Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah, ala Muhammad wa ala Muhammad. Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan kajian yang lebih dalam lagi dari kajian-kajian sebelumnya. Pada kajian ini kita akan coba membedakan mana-mana yang masuk pada level Syariah dan mana-mana Yang masuk pada level Fikih Dalam kajian-kajian yang sebelumnya Kita telah menjelaskan Bahwa ada perbedaan Yang sangat penting Antara Fikih dan Syariah yaitu Di dalam ilmu Ada yang tahu Apa beda Syariah sama Fikih? Bocam, Beda syariah hafiqih? Ini baru semua pesertanya ya? Ini agak susah soalnya hari ini kita mau masuk yang agak susah dikit Yang kita sebut dengan ijma Apa bedanya syariah hafiqih? Wah kacau nih, ada yang tahu Syariah hafiqih? Guacap Ini berarti itu hadir jadi Bapak-bapak sekalian kita paham bahwa kita harus paham betul, beda antara syariah dengan fikih. Fikih in aturan mainnya ada di quran sama di Hadis, sedangkan syariah adalah tafsiran para ulama terhadap syariah. Ketika, ketika, ketika. Ketika kita masuk tafsiran para ulama terhadap syariah, inilah, selain Al-Quran sama Hadis sebagai sumber hukum, maka kita akan membahas mudah-mudahan enggak enggak enggak enggak bingungin yang kita sebut dengan ijma yaitu kesepakatan para ulama tentang sesuatu hal paham di dalam ijma ini dalam ilmu fikih kita bedakan antara ijma dan ijtihad jamai pelajaran baru nih, pelajaran baru ya. Kalau tadi kita bicara perbedaan antara syariah dengan fikih. Maka sumber hukum Islam waktu kita mau ngambil hukum ada Quran, ada hadis, ada kias kita lewatin dulu. Kita sekarang ngomong yang ijma. Ijma ini ada perbedaannya. Ada yang levelnya ijma, ada yang levelnya ijtima, eh, ihtima, ijtihad jamai Ada yang tahu pengertiannya Google Google Cepat Ada yang tahu pengertiannya ijma ijma dan ijtihad jamai peng. Google ni, Google Tahu gini kita keluarin yang hijau ya? Well, uh, unexpected expected. Kita nyangka ada yang tahu. satu hal yang disepakati seluruh ulama. Ijma. Gak ada satu pun yang menolak Namanya ijma, ijma. Tapi kalau ijtihad jama'i Dalam bahasa kerennya Namanya jumhur ulama Mayoritas ulama Setuju Tapi ada yang gak setuju ngerti, ngerti ya? mulai, mulai ngerti gak sekarang ya Ijma adalah seluruh ulama sepakat Maka kita sebut ijma'i Tapi ada yang lebih rendah dari itu yang namanya ijtihad jama'i. Okay. Mayoritas ulama atau jumhur ulama setuju walaupun ada yang enggak setuju. Sejarahnya ini balik zaman Khulafaur Rasyidin. Zaman Rasulullah sallallahu alaihi perlu ijma, enggak perlu kias, tanya aja sama Rasul dijawab, benar enggak? Zamannya Abu Bakar As-Siddiq jadi masalah karena sahabat-sahabat masih kumpul di Madinah. Zamannya Umar bin Khattab, ini udah Islamnya gede me. Persia udah masuk. Mesir masuk. Wah, udah gede. Para sahabat-sahabat di zamannya Umar bin Khattab dilarang keluar dari Madinah. Umar bin Khattab melarang sahabat-sahabat pindah dari Madinah kenapa ya? supaya bisa ijema gak boleh gak boleh keluar, gak boleh pindah dari Madinah karena kalau ada masalah Umar bin Khotog mau nanya sehingga di jamar Umar bin Khotog ini selalu terjadi ijema karena para sahabat-sahabat yang pintar-pintar segala macam itu Itu ngumpul, gak boleh keluar dari Madinah Gak boleh keluar, gak boleh pindah tempat lain, gak boleh Ada masalah, rundingin sama-sama, putusin, ijma Ada masalah, kumpulin bersahabat, ijma, ijma, ijma okay. Tapi di zamannya Seinah Usman bin Affan nih kalau kita cerita, bener gak? Biar ente faham nih, ijma sama ijtihad jama'i, bener gak? Tapi zamannya Seinah Usman bin Affan kritika daulah Islamiyah telah demikian besarnya dan kita tahu sehingga Utsman bin Affan itu menjadi Amirul Mukminin dalam masa yang paling panjang 6 tahun pertama, 6 tahun kedua, benar, Jadi panjang benar. Sehingga tidak mungkin lagi untuk menahan para sahabat-sahabat tidak keluar dari kota Madinah. Sejak saat itulah ijma sulit dicapai. Saat gak? Saat gak? Mulai ngerti sekarang? Kalau dulu gampang karena enggak boleh keluar dari Madinah, kumpul rame-rame diskusi, musyawarah, ijma. Kumpul rame ramai Tapi zamannya Sayyidina bin Affan dengan makin luasnya adabul Islamia dengan makin dengan lamanya masa periode beliau menjadi Amirul Mukminin Maka ini gak bisa ditahan lagi Para sahabat-sahabat ini Sehingga para sahabat mulai keluar dari kota Madinah Sehingga pada saat itulah Ijma' sulit tercapai Ijma' sulit tercapai Karena udah mencar-mencar di mana-mana Maka Kita masuk pada level yang kedua Yang disebut Ijatihad Jama'i Yang dalam bahasa kerennya Apa disebutnya Jama'i Jumhur Ce ulama Atau Mayoritas ulama Itu sebabnya Di dalam ilmu fikir Kalau kita beradu argumen dalil Lalu dikatakan ini pendapat junghur ulama Maka kita senyum aja gak apa-apa jumhur nah, Berarti masih ada yang gak sepakat oh, ya. Jadi kita masih bisa beda-beda pendapat -beda Karena itu jumhur junghur bener, ya? Yang ini gak, gak sepakat Jadi gak apa-apa beda pendapat tenang aja Ngerti gak? Kalau ijma lain Kalau ijma semuanya sepakat Ejtihad jama'i Mayoritas ulama sepakat Itu sebabnya kalau kita beda pendapat fikir Tenang-tenang aja men Walaupun Udah dikeluarkan dalil Jumhur ulama Tetap tenang Karena itu jumhur ulama Mayoritas ulama Masih terbuka kemungkinan Beda pendapat Karena ada Sebagian yang tidak menyepakati laiz jama ajma oke okay, mulai ngerti, ga, mulai ngerti buat teman-teman yang belum ikut entar nanti tanya-tanya sama yang udah ikut ya. karena ini kita mulainya enggak di awal lagi udah, udah, udah advance udah udah langsung di ujung. Udah langsung di ujung nih. Eh. kita ambil beberapa contoh mengenai uh, Beberapa contoh dalam ijtihad jama'i Misalnya Boleh apa enggak Berjual Beli babi Paham gak? Paham gak? Paham. Makan babi halal atau haram Apa statusnya? Keharuman makan babi itu levelnya apa? Keharuman makan babi levelnya apa? Iya haram levelnya apa? syariah fikih ijma ijtihad jama ha? Ha? ha oi keharoman babi oi gua ya allah keharoman babi wa fikih kumaha tuh oi ingat enggak ingat syariah itu adalah sesuatu yang ada di quran dan di hadis Emang haramnya babi adanya di mana? Di Quran. Jadi haramnya babi levelnya apa? Syariat. Enggak bisa beda pendapat, men. Enggak bisa beda pendapat. Dari mana? Quran bilang haram, benar enggak? Levelnya syariat. Oke. Okay. Kalau makan babi, benar enggak? Sekarang timbul pertanyaan dalam masyarakat, bolehkah berjual beli babi? Halo. Level up apa nih? Fiqih, benar Oke. Okay. Kita udah masuk udah levelnya udah naik nih. bukan SDG, nih. SMP, nih. SMP, ya. level apa? Hmm. Itu to itu itu yang itu kan yang fikir, syariah, syariah itu bukan itu. Ayo ayo ayo. Cepet, cepat, cepat, cepat. Mantap, mantap, mantap. <tuk> Salah satu contoh ijtihad jama'i adalah boleh tidaknya berjual beli babi. Jumhur ulama mengatakan berjual beli babi hukumnya haram. Oke. Okay? Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan enggak haram. Ini salah satu contoh ijtihad jamai. Levelnya haram, haram, haram, tapi bukan level syariah. Levelnya level fikih, fikihnya fikil ijma apa fikih ijtihad jama'i? Ijtihad jama'i. Ngerti enggak? Oleh karena itu, kalau beda pendapat, apalagi di level ijtihad jama'i, enggak usah berantem. Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti. Ngeti... Tapi levelnya di mana? Ngerti enggak? Ini yang mau kita sampaiin ini ilmunya begini, Saudara. Haram, jual beli bih haram. Untuk masyarakat awam, kira haram. Mener Tapi, dalam ilmu fikir, haramnya itu ada levelnya. level Level syriah apa level fikir? Level fikir. kalau makan babi, level-nya syariah. Jual beli babi, level-nya fikir. Fikirnya fikir yang mana? Apakah dia ijma seluruh Ulama sepakat bahwa jual beli babi itu haram atau levelnya sedikit lebih bawah yaitu ijtihad jama'i atau bahasa yang suker, suka didengar kuping jumhur ulama. Paham enggak? Paham enggak? Fah, ulama lengerti, lengerti enggak? Lengerti. Enggak usah, habis ada pendapat gitu aja itu hese banget bener enggak? Model ke begitu bahaya. Hal -hal. sama ada yang, ada lagi entar yang lebih rendah lagi, ada lagi. Itu kan jumhur, ada seluruhnya sepakat. Ada yang lebih rendah lagi. Masalah-masalah furu'. Masalah ah eh, banyak dah, banyak dah. Macam-macam, macam-macam. Tapi kita kan fokus ke muamalah aja nih, kalau Ada lagi yang bisa kasih contoh? Yang ijtihad jama'i Apa Menjual apa? Apa ya? Beras Hah? Coba, coba, coba, coba. Gue kira jual beli beras Jual beli beras mahal Benar gak? Minuman haram Hala haram Haram Levelnya apa? Levelnya apa? Syariah Ada di quran men Nga boleh makan babi Nga boleh minuman keras Nga boleh Ayo Zina bagaimana? Kaga level Yang se level dong Empat hal haram ha? Apa? Apa? Belangkat Apa? Oh, bangkai, bangkai. Iya, iya. Habis bangkai apa lagi? Rame jawabnya. Kan di sini. Jangan rame-rame gitu satu orang dong, benar Jadi kita enak, gitu kalau rame, rame gitu jadi, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Babi haram. Khamar haram haram, bankai haram, darah haram. Haramnya level syariah apa level fikih? Syariah. Kenapa level syariah? Ada di Quran. Timbul pertanyaan, bagaimana dengan jual beli miras? Bukan minum, bukan, jual belinya. Halal atau haram? Haram. Level apa? Level apa? Fikih. Fikihnya ijma' apa istihaj jamai? Nger ah, ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ngerti enggak? Ini yang kita mau ngajarin begini nih. Jadi ente tenang, tenang. Beda pendapat tenang. Jangan pada nyala-nyala lain. Jangan ente merasa paling benar sendiri jangan. Bahwa ente mengatakan bahwa itu haram, iya. It's the truth kita bilang. Coba sampaikan dari lain kalau ada. Ya, kita bilang Ustaz Sahih It's the truth but not the whole truth and for sure not the only truth ngerti enggak ngerti enggak ngerti ga? bingung enggak eh, nunjuk juga bu. Cepe, bu. lumayan jadi kalau kita beda pendapat usah ngotot -ngototan. Bilang aja soheh Benar Ustadz Tapi bukan eh, eh, Soheh Benar Tapi bukan Keseluruhan kebenaran Dan pasti Bukan satu-satunya kebenaran Ngerti gak? gak? gak? gak? gak? Benar Tapi bukan keseluruhan kebenaran Dan pasti Bukan satu-satunya kebenaran Ngerti gak lo? Ngerti gak? Ngerti gak? Kalau syariah, udah the, whole, the ultimate truth. Kalau syariat enggak bisa ngapa-ngapain, ngerti enggak? Enggak bisa ngapa-ngapain. Emang kebenaran Quran. Tapi begitu kita udah masuk fikih. Maka kalau ada perbedaan pendapat di fikih kita bilang benar. Tapi bukan keseluruhan kebenaran dan pasti bukan satu-satunya kebenaran. Paham enggak? Paham enggak? Sehingga kita pilih pendapat tenang aja main tenang, tenang, benar enggak? Benar apa enggak? Benar kita bilang. Lo kalau benar ikutin gue dong. Ah, ntar dulu kita bilang benar enggak? Benar, tapi bukan keseluruhan kebenaran. Dan bukan satu-satunya kebenaran. Oke, oke. oke. kalau fikir. Sehingga di fikir ini, nanti kita lihat lagi. Levelnya ijema atau ijtihad jama'i. Atau yang kita sebut sebagai Jumgur ulama, mayoritas ulama okay. Kita baru saja memberi contoh Dua hal Yaitu jual beli Babi dan jual beli Khamar Bahwa babi haram dimakan Syariah Haram Bahwa miras minum, minum Haram Levelnya syariah tapi jual belinya lain cerita. Haram juga, haram, haram, haram. Tapi haramnya level fikih, fikihnya level ijtima, ijtima. Eh, Ijtihad jama'i, itu yang dikatakan jumhur ulama. Jadi, ee, jamaah sekalian dirahmati Allah, saya rasa kita cukupkan sampai di sini aja kan? Supaya ente mengendapkan dulu ilmunya. Nanti untuk ee, Sesi-sesi berikutnya Saya menyarankan Agar Diisi oleh Doktor Oni Sahroni Ibaratnya Saya guru SD men MTFD lulus, sekarang pindah SMP Dosennya musi Dosen SMP, ngerti gak? Ngerti gak? Eh, jangan khawatir nanti kita kasih ini juga Ada balik bagi-bagi juga, jangan khawatir Kalau salah bagi-bagi, nanti kita bagi-bagi, tetap ada Tetap ada Cuma saya menyarankan, saya bisa ngajar. Jadi kita sebagai ustad, itu juga ada level-levelnya. Ada spesialisasi-spesialisasinya. Bahwa saya ngerti, bisa ngajar dia Tapi gak cukup untuk jadi orang yang ngajarin. Untuk kepentingan saya sendiri, iya. Tapi untuk bisa ngajarin, sebaiknya yang mengajarkan adalah dokter Oni Sahroni. Ada bukunya, ntar MT Sankar. Uh, di bukunya atau di apa atau itu benar. Entar ada bukunya sehingga lebih cakep mainnya. Nanti ada dalil lain Jadi uh, itu biasa di kalangan para para ulama di kalangan para ustaz itu biasa. murid harus disuruh belajar banyak guru. Harus banyak dekrul ya. Jadi entar uh, nanti 6 kali pertemuan itu mendapat Ustaz Onik Sahroni yang ngisi. Saya mendukung terus dari segi bagi-baginya. Tapi uh, sebaiknya uh, beliau yang jadi narasumber karena akan jauh lebih uh, mendalam daripada apa yang saya sampaikan. Kalau kelewat dalam, balik lagi ke guru SD. Nanti benar-benar. Jadi kalau itu mulai pening, nanti balik lagi. ke guru... Atau ambil ini, bimbel kepada di luar sekolah. Nanti kita akan. Atau selang-seling. Se sebulan Pak Oni, sebulan saya supaya kadang-kadang uh, Uh, kalau disampaikan Dengan cara yang mudah Mungkin lebih gampang ngertinya daripada uh, Disampaikan langsung pada level yang susah Jadi bapak ibu sekalian Hari ini kita telah belajar Hal yang penting Yang pertama kita ngingetin Beda antara syariah dan fikih okay? Yang kedua kita menyampaikan pada hari ini Di level fikih itu ada dua level lagi Yaitu level yang namanya ijma Dan yang namanya Ijtihad jama'i Ijtihad jama'i ini disebut sebagai jubkur, pendapat jubkur ulama atau mayoritas ulama. Bagaimana sejarahnya? Sejarahnya waktu zaman Umar bin Khattab sahabat tidak boleh keluar pindah dari Madinah sehingga ijma mudah tercapai habis setelah Umar bin Khattab digantikan oleh Zainah Utsman bin Affan, maka para sahabat mulai pindah dari kota Madinah terpencar-pencar sehingga tidak lagi bisa dicapai ijma atau sulit dicapai ijma sehingga muncullah ilmu baru yang namanya ijtihad jamai atau sebagian besar jumhur ulama. Di pertemuan yang akan datang kita akan mulai bahas nanti antara Dari pendapat-pendapat ulama Ahlul Madinah. Dan pendapat-pendapat dari ulama uh, yang ada di Kuffah. Nanti ada ilmunya lagi. Karena jauh, jadi dia terpaksa mikir. Jadi, Ahlul Ra'yu, istilahnya gitu. Karena ini uh, melihat sendiri Ahlul Madinah, nanti namanya Ulama Ahlul Hadis biasanya gitu. Nanti pada pertemuan berikutnya, akan kita bahas lebih mendalam sehingga nanti akhirnya kita memahami perbedaan-perbedaan uh, yang terjadi dan kita senyum-senyum aja, gembira-gembira aja dengan perbedaan-perbedaan uh, pendapat yang terjadi. Sebuah kebenaran tapi bukan keseluruhan kebenaran dan pasti bukan satu-satunya kebenaran. Kalau levelnya udah fikih. Tapi level syariah lain pekara bahwa ente enggak boleh milih pemimpin non-muslim, itu levelnya apa? Oke okay, oke okay, oke. Okay kalau antenai pesawat, pilot antenai memang milih, tuh pilot ha? milih gak pilotnya? kagak, dimana salahnya kita ya bener gak? emang kita yang milih, pilotnya siapa ya? Bener? kagak, tiba, tiba beli tiket naik doang, siapa pilotnya? Allah wakilah, bener gak? kecuali pas mau naik pesawat, suruh milih bener gak? pilot CV-nya begini, agama apa mau pilih, ha? bingung, bener gak? K kalau kasih kias nanti ya, nanti kita bahas lagi namanya kias, tadi kan isma' tau Quran, hadis, isma', kias kalau kias itu, jangan kias yang ma'al farik kalau kasih perumpamaan, jangan perumpamaan yang kagak nyambung, bener gak? Bener gak? kalau ke perumpamaan kalau kiasnya gak nyambung, ma'al farik, gak bisa ditolak dalam ilmu fikir, bener gak? leente milih naik pesawat milih pilot, kagak bener gak? bener gak? Maka hendaklah engkau mana yang harus engkau pilih? Pemimpin muslim tapi koruptor atau pemimpin non-muslim dan bersih? Lah. Naone teh? Nah, Kalau pola pikir ini dipakai, maka kita akan berkesimpulan enggak? akan berkesimpulan lebih baik mencintai anjing yang setia daripada istri yang nyelemen. Ah. Kan jadi gila kan? Gila gak? Gila gak? Gila gak? gila gila Itu namanya kias ma'al farik Karena manusia istri tidak sama dengan anjing Bener gak? Bahwa anjing itu setia, iya Bahwa istri itu setia, iya Tapi jangan lupa giniin Jadi coba lo mana yang lebih penting? Mempunyai istri yang tidak setia Atau seekor anjing yang setia Kita pening Itu namanya kias ma'al farik kita nah, nanti topik berikutnya. Jadi kita ilmunya ini belajarnya dikit-dikit. Supaya kalau ente dapat informasi segala tenang aja benar enggak? Jadi begitu orang ngomong kisah anfarik gitu benar ya. Kisah kacok, kisah kacok benar ya. Ga? Gitu, ngerti enggak? Ngerti, ngerti. Jadi ini menurut saya penting bagi kita. Memang kita da, majunya pelan-pelan, tapi masuk ke otak gitu, ngerti enggak? Eh, makanya kita pakai gitu-gitu sekalian ngetes itu. Kalau diuji gini kan susah, benar enggak? Ente bakal kabur kalau di tes benar Jadi, kita ngatesin pakai eh, kasi kasih-kasih duit. Ya Bapak Ibu sekalian, jemaah rahaballah. Saya rasa kita akhiri sampai di sini aja. Insyaallah pada pertemuan-pertemuan berikutnya mohon panitia hubungi Dr. Oni Sahroni. Nanti suruh ngajar sini insyaallah jadi ente naik kelas. Pindah ustaz kemanya. pindah ustaznya itu direkomendasikan oleh ustaz yang sebelumnya. Itu kira-kira eh uh, untuk bagi-bagi tetap berlangsung. Terima kasih banyak. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.